Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ramadhan ila Ramadhan Bulan Ramadhan ke bulan Ramadhan berikutnya di tahun berikutnya. Wal jumu'atu ila -jum al ah. Hari Jumaat ah, ke seminggu berikutnya, ke Jum'ah berikutnya. Wassalah ilassalah. Salat ke waktu salat yang berikutnya. Mukaffirat. Dihibid dua Ramadan, dihibid dua Jum'ah, dihibid dua waktu salat. Itu akan mengampuni, melebur lima bainahunnah antara sholat antara dua jum'ah dan antara dua ramadan dengan catatan idas tunibatil gabahair jika orang itu meninggalkan dosa-dosa besar kalau dosa-dosa kecil mungkin sekalipun berusaha masih sulit untuk dihindari tapi kalau orang itu menghindari dosa besar asal dia rajin sholat Asal dia tadi itu rajin sholat Jumat, enggak meninggalkan sholat Jumat, asal puasanya benar-benar di bulan Ramadan, maka insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Tapi bagi orang yang berbuat dosa besar, hati-hati. Berarti, obatnya sudah enggak berfungsi lagi nanti. Sholat yang mengampuni dosa, karena penyakitnya terlalu parah, Ramadan yang mengampuni dosa, Jumat yang mengampuni dosa, kamu tidak akan bisa menyembuhkan penyakit kamu, karena kamu telah melakukan dosa besar, tinggalkan minuman homer, tinggalkan narkoba, itu dosa besar, tinggalkan zina, tinggalkan homo, tinggalkan lesbian, tinggalkan itu onani, tinggalkan itu ngerasani orang, tinggalkan mencuri, tinggalkan korupsi, tinggalkan dosa-dosa besar dengan sholat insyaallah dosa kamu diampuni dengan jumlah insyaallah kamu diampuni dengan ramadhan insyaallah kamu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita minta ampunan dengan amal ibadah tadi itu tapi kita tetap melakukan dosa besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dosa kecil hindari sekuat mungkin tapi kalaupun itu dilakukan karena dia sebagai manusia yang mungkin kalah saat itu dengan hawa nafsunya jangan putus asa dengan ibadah yang sudah diatur antara Jumat dengan Jumat, antara salat dengan salat, antara Ramadan dengan Ramadan insyaallah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain Rasulullah bersabda Hua syahrus sabar. Ramadan ini bulan kesabaran. Was sabru thawabuha al jannah dan sabar itu pahalanya surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kita alhamdulillah di Indonesia aman, Saudara. Saudara kita ada di Palestina sekarang merasakan puasa Ramadan dalam keadaan dibom sama Israel. Mudah-mudahan mereka mendapatkan surga Allah semuanya. Sebenarnya bukan itu menjadi kekalahan umat Islam Tapi ini menyadarkan umat Islam Ini membuktikan bahwa firman Allah itu benar-benar terjadi Bahwa Yahudi itu adalah benci sama kita Jangan dikatakan bersaudara atau bahik sama kita Bahwa mereka adalah musuh kepada kita Gud badatil baghdha min afwaihim. Wa ma tukhfi suduruhum akbar lisan lisannya mereka sudah nampak bagaimana musuh kepada kita. Kamu harus tahu rencananya lebih besar. Bom yang dikirim itu memang banyak menghancurkan bangunan-bangunan ada juga kurban, tapi rencananya ada yang lebih jahat, saudara. Ada yang lebih jahat. Ini membuka kedok, ini menyadarkan umat Islam dan juga membuka kedok nih. Masyarakat dunia semuanya menyaksikan bagaimana kekejaman Or Israel. Bagaimana? Tinggal sekarang kita bisa mengambil hikmah enggak kejadian ini? Kita bisa mengambil hikmah enggak kejadian ini? Ini yang paling penting. Lawang kita ini kadang-kadang lebih senang produk Israel daripada produknya umat Islam. Lawang kita ini lebih senang permainannya orang-orang yang dibuat Yahudi daripada ilmiah yang dari Al-Quranul Karim. Lawang anak-anak umat Islam ini lebih dia tadi itu Cenderung dan gandrung dengan model-model rambut kah pakaian kah bahkan tato kah orang-orang Yahudi. Kadang-kadang pakai kaos dengan bahasa Inggris gak tahu. Isinya bahwa di situ adalah kebanggaannya orang Yahudi. Bahwa itu adalah uh, propaganda orang Yahudi. Atau sponsor daripada minuman khumar. Dipakai sama dia. Sholat Allahu Akbar di masjid. Padahal itu mereknya Homer kadang-kadang dibagi. Karena itu, hei umat Islam, sekarang Allah buka, nih ya, musuh sama kamu. Orang Yahudi itu Pak, dengarkan baik-baik. Mereka itu punya keyakinan bahawa alam semuanya ini dan isinya diciptakan oleh Allah untuk mereka. Jadi belai kambing sama belai umat Islam sama, asal untuk kepentingan orang Yahudi tidak dosa, walaupun anak-anak tidak -anak, apa-apa. Menghancurkan rumahnya orang Islam sama nebang pohon sama bagi mereka, asal untuk kepentingan Yahudi tidak apa-apa. Jadi kita ini selain bangsa Israel itu adalah diciptakan untuk orang Israel Karena itu mereka gak merasa berdosa, suruh minta maaf gak mungkin Nah ini adalah gambaran umat Islam Kemudian coba kamu pikir Mana tokoh-tokoh atau pemerintahan Islam yang bersuara Subhanallah. Kalau kita lihat di Indonesia, SBY bersuara mengecam. Masih ada demonstrasi di Indonesia. lu negara Arabnya di Saudi mana? Rajanya ngecam nggak? Anda lihat nih. Ulama-ulamanya juga diem kok. wah kalau ada di Masjidil Haram, kita ini yang hadir di sini di Syarik ini. Yang Maulud tegas syirik. Mereka memborbardir kuburan-kuburan karena mereka menyatakan membasmi kesyirikan dan mempertahankan tauhid. Oh, banyak di Bang. Hebat enggak? Tapi ketika sekarang Israel membunuh umat Islam, diam. Ada enggak fatwa di Masjidil Haram? Perang Israel. Ono. Oh, kalau di Masjidil Haram itu difatwakan perang sama Israel, kalah Israel Pak. Tidak perlu demonstrasi umat islam. Karena itu tanya itu sama orang-orang yang lagi gencar tauhid itu. Yang syarak syirik-syarak syirik terus itu menjadi wiritan ya. Tanya sama mereka, mana ulama-nya kamu yang berbicara sekarang? Mana? Musuhnya bukan Yahudi, musuhnya bukan Nasoro, musuhnya Kita. Kita yang jadi musuh, kita yang diserang ada di mana-mana. Karena itu, ini adalah membuka kedok sebenarnya. Membuka kedok. Yang diem siapa sekarang ya? Yang peduli siapa? Mana negara itu? Negara yang di situ ada Mekah dan Madinah, mana bersuara sekarang? Kenapa kok tidak bersuara? Kenapa kok mesra masih tetap sama Amerika yang mendukung Israel? Kenapa masih mesra? Tanya, kenapa? Suruh jawab itu, yang gencar-gencar mensirik sirikan umat Islam itu, suruh jawab mereka. Karena itu kita harus sadar, huh? kita harus sadar orang di Gaza itu nggak butuh anda datang ke sana untuk perang. Mereka sudah siap perang kok. Mereka butuh senjata, sebetulnya. Kalau dikirim sama negara-negara Arab di sekitar situ, menang. Gak kira-kira no, kalah. Karena mereka lebih berani daripada orang-orang Israel. Cuma di Pulau Gada sama orang Arab sendiri, Pak. Di Pulau Gada sendiri sama, sama orang sana. Karena itu kita harus betul-betul sadar ada di sini. Anda doakan. Terus Anda berdakwah ada di Indonesia. Terus ajak umat Islam sadar jangan sampai terpengaruh dengan ajaran-ajaran Israel, ajaran-ajaran orang kafir. Dan jangan terprovokasi dengan propaganda orang-orang yang hak. Sok dia mempertahankan Tauhid, tapi dia menyerang umat Islam. Dan dia seribu bisu untuk ti tidak mengecam Israel. Bisu, subhanallah. Mereka siap menembak umat Islam yang ziarah. Mereka siap menghancurkan kuburan-kuburan. Mereka siap membongkar situs-situs sejarah Islam. Tapi mereka tidak siap menghadapi Yahudi, saudara. Tidak siap menghadapi orang-orang Israel. Mereka diam, mereka diam, mereka diam. Karena itu... Mari kita sadari bahwa kita doa. Kita jangan terprovokasi dan ada bisarah dari nabi. Ada bisarah dari Rasulullah. Memang ini semakin mereka itu ganas. Anda harus tahu. Akan terjadi banyak perang di negeri Arab. Yaktsurul haraj kata Rasulullah. Banyak perang, banyak pembunuhan. Terus demikian, dan akan semakin parah saudara. Nanti Yahudi akan semakin kuat, akan semakin ganas. Tapi satu saat nanti akan muncul seorang pemimpin yang dia akan bisa memimpin umat Islam menghancurkan Yahudi. Satu katilulah Yahud, wasataktulunahum, kata Nabi. Kamu bakal akan perangi orang Yahudi. Kamu akan bunuh mereka. Hatta law anna ahadahum yahtabi wara al-hajar wa shajar yaqulu al-hajar wa shajar ya muslim hadha yahudi wara iftuluh Sampai nanti batu-batu pohon-pohon ini pun akan bantu umat Islam kalau ada sembunyi orang yahudi di belakang pagar atau batu atau pohon akan memberikan sinyal dan berbicara itu pohon dan batu eh muslim di belakangku ada yahudi bunuh dan di situ semua akan merasa senang dengan kehancuran Israel karena memang Allah telah menampakkan bagaimana kekejaman keganasan daripada si Israel dari itu. Itu akan terjadi, saudara. Kita jangan terlalu gegabah, jangan nanti karena kejadian itu akhirnya kita bentrok sama umat Islam sendiri. Tapi kita tunggu saatnya. Pasti Rasulullah benar dan kejadian ini bagaimana Israel akan menguasai akan menghancurkan dan akan bagaimana negara-negara Islam ini akan saling bertempur ini sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih nanti pertempuran sekarang Sam sudah hancur Irak sudah hancur tinggal Hijaz Saudi kalau Saudi hancur di situ sudah berarti janji akan, Rasulullah akan keluar nantinya akan terjadi peperangan yang hebat ada di Saudi nanti. Akan terjadi kebakaran api yang luar biasa hadis sahih riwayat Bukhari. La tagmusaa' hatta takhrujunna takhrujan naru min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibil bil Basrah. Tidak akan datang hari kiamat sehingga akan terjadi kebakaran besar api menyala di negeri Hijaz yang mana besarnya api tadi itu bisa menerangi onta-onta yang ada di Basra di Irak akan terjadi itu saudara dan itu adalah disabdakan oleh Rasulullah saw itu adalah bukan karangan Nabi bukan itu ramalan tapi itu adalah dari tentunya dari ilham dan wahyu dari Allah subhanahu wa taala mudah-mudahan insya Allah semua ini adalah lambang atas kebesaran Islam. Atas kejayaan Islam dan kebenaran Al-Quran yang menyatakan bahwa Israel bahwa Yahudi adalah musuh umat Islam selama-lamanya Mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya jadikan umat Islam yang bersatu Amin Allahumma Amin Hadirin sekalian rahmatullah Besok malam insyaAllah akan uh, di khutmu Al-Quran ada di Pondok Ehya'usunnah Toyaning Rajasuh Pondok Al-Habib Abdurrahman Al-Segaf untuk besok malam saya harap ketika berangkat bersama jangan mengambil seluruh jalan Nah jangan nanti akhirnya orang resah dari hataman Quran Hah? Barangkali dari arah probolinggo ada yang mau ke Surabaya ada yang sakit misalnya Akhirnya terlambat gara-gara kamu Ada yang mau lahir akhirnya lahir di motor gara-gara kamu nanti Nah, ini jangan sampai terjadi begitu. Nah, yang teratur, kemudian tidak usah nanti keberkeberan bawa serban-serbane dia apa? Enggak usah, yang akhlak. Eh, yang akhlak. Kalau perlu Anda berangkat sambil berzikir. Al Walid Allah rahmuh, Abah kalau berangkat tadi itu sambil berzikir. ya rahim irhamna. Ya Allah ya Maulana itu dibaca ya rahimirahman ya Allah ya Maulana sehingga mulai dari rumah sampai ke tempat Anda berzikir pulang juga berzikir dan Anda minta rahmat Allah Subhanahu wa itu adalah satu hal yang sangat positif karena itu kami minta supaya teratur permintaan surat Al Fatihah untuk Fatimah binti Abdullah As-Ghaaf yang lagi sakit dan dirawat di rumah sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan segera Al Fatihah